Assalamualaikum Saudarluun Berita Malam Medisi hari ini Selasa 2 Januari 2018 dibacakan Ardian Abrasi meluas sejumlah rumah dan jalan terancam amblas Petugas Wihara grebek karaoke Stok semen langka di Aceh Utara Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SRMB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 Dari lunabrasi tebing sungai Krung-Pesangan di kawasan desa Darussalam, pesangan selatan semakin meluas sejak setahun terakhir, diperparah sebulan terakhir. Sejumlah rumah maupun badan jalan serta fasilitas umum terancam amblas ke sungai. Murhalin, perangkat desa Darussalam mengatakan sepanjang 300 meter lebih tebing daerah aliran sungai Krung-Pesangan sudah amblas dan terus melebar. Jarak tebing sungai dan jalan umum tersisa 8 atau 10 meter. Ia juga mengatakan sejumlah pejabat di Biren semasih dipimpin H. Ruslan M. Daud telah melihat kondisi tebing sungai yang rusak di terjang derasnya arus sungai. Apabila kerusakan ini tidak ditangani, bukan tidak mungkin tebing amblas Digrus air sungai semakin melebar, merusak warga dan mendekati jalan utama desa. Sementara itu, PLT Camat Pesangan Selatan Ramzi yang baru menjabat beberapa minggu lalu mengatakan informasi dari masyarakat, abrasi meluas dan pihaknya segera turun ke lokasi, melihat secara dekat dan mengirimkan surat ke PMK Biren untuk segera menangani permasalahan tersebut mengingat ada beberapa rumah warga dan jalan kabupaten maupun fasilitas umum yang terancam amblas Zdarlun polisi wilayatul Hizbah dan tim minggu malam menggerebek Batman karaoke di Jalan Ayani, di depan bank BNI dan mengamankan dua pasangan serta tiga pria yang diduga melanggar syariat Islam. karaoke tersebut melanggar ketentuan pemerintah dilarang beroperasi di malam penggantian tahun. Dari catatan seram BFM, Batman karaoke tersebut selama ini beberapa kali dilakukan penggerebekan. Bahkan BNN dan Polres Langsa Tahun lalu juga pernah menggerebek karaoke milik oknum mantan DPR Kalangsa tersebut dan menemukan narkoba jenis pil ekstasi serta sejumlah pengunjung yang positif narkoba. Kepala Dinas Harian Islam Langsa Dr. Andes H. Ibrahim Latif mengatakan pada penggerebekan di Batman karaoke kali ini, petugas mengamankan dua pasangan yang diduga berhalwat sambil karaoke. Ditambahkannya juga para pelanggar syariat itu akan diproses dan jika cukup unsur akan diserahkan ke pihak penyidik Polres Langsa untuk diproses sesuai kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat Darlun Stoksemen di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara mulai langka dalam sepekan terakhir sehingga dikhawatirkan berdampak pada realisasi proyek dana desa Selain itu, harganya juga mulai meningkat dari Rp52.000 menjadi Rp55.000 persa. Ilyas, seorang pedagang di Kedegedung Kecamatan Samudra Aceh Utara, mengatakan meski belum ada pasokan, permintaan semen cukup tinggi dikarenakan langka dan meningkat dari sebelumnya. Sementara itu, mulia di warga Kecamatan Sam Talirabayu menyebutkan, biasanya ia membeli semen di kawasan Sam Talirabayu. Namun jika stoknya habis, ia membeli di Kecamatan Gedung. Abdurafar warga Tanah Jambu Ayi kepada Serambi juga mengatakan hal serupa. Hampir semua toko bangunan yang didatanginya untuk membeli semen tidak mempunyai stok. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Jarlun Polres Aceh Barat menangkap wanita R.I.E. 45 tahun selaku pemilik sebuah kafe di kawasan Pasar Aceh, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat Wanita itu diduga pemilik sejumlah minuman keras yang dijual di cafe karaoke yang ditangkap tim polisi pada malam tahun baru Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobby Arya Prakarsa melalui waka Polres Kompol Edi Bagus S Didampingi kaset reskrim AKP Fitri Adi mengatakan sejumlah barang bukti yang diamankan masih dikembangkan dan penangkapan terhadap pelaku setelah adanya laporan masyarakat. Wakap Polres juga mengatakan miras yang diamankan ini diduga digunakan untuk malam pergantian tahun. Sementara tersangka sudah diamankan hanya satu orang yang merupakan pemilik miras yang juga selaku pemilik karaoke. Wakap Polres juga mengatakan pelaku dijerah dengan kanun Aceh dengan ancaman hukuman cambuk. Kasus penangkapan pemilik miras tersebut terus dikembangkan guna memastikan diperoleh dari mana dan siapa saja yang selama ini membeli miras dari tersangka. Sebelum satu unit rumah di Jalan Taut, Medan Labuhan yang ditinggal pergi liburan oleh pemiliknya terbakar. Polsek Labuhan masih mengusut penyebab musibah dan memeriksa sejumlah sampel barang berupa puing benda yang hangus. Manajer Pusdal Ops BPBD Medan, M. Yunus, mengatakan... Kebakaran ini nyaris memusnahkan seluruh bangunan maupun benda yang ada di dalam rumah milik Arfan Surya di Pasar Ibu. Pihak BPBD Medan memperkirakan api membakar sekitar 95% bangunan dengan luas 8x12 meter persegi. Warga setempat baru menyadari kebakaran tersebut setelah api membesar. Yunus juga mengakui jika pihaknya lebih mengutamakan pencegahan api merembet ke rumah lainnya. Jauh ini belum diketahui penyebab kebakaran meski isu yang beredar disebabkan hubungan arus pendek listrik. Polisi sendiri masih memilih diam karena proses penyelidikan belum selesai dilakukan. Suderlun lampu lalu lintas di Simpang 4 Ara KT Jalan Profesor Ahjid Ibrahim persisian arah Jalan Belang Passe dan Kenire, Kota Sigli sering mengalami padam. Ketua komisi CDPR KPD Isa 5 mengatakan, Akibat hal tersebut, jalan sering pengendara jalan sering adu mulut karena saling mendahului. Pengendara pun sempat dibingungkan dengan hal tersebut. Sehingga kerap terjadi tabrakan dari persimpangan karena ingin saling mendahului. Ia berharap dinas terkait memantau keberadaan lampu jalan sehingga berjalan maksimal. Hal senada juga diungkapkan Said Usman, 40 tahun, warga kota Sigli lainnya. Ia meminta perhatian dinas terkait dan tidak membiarkan traffic light padam sebab hal tersebut mengganggu pengguna jalan Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan PD Insinyur H.M. Hasan Yahya yang dimintai keterangannya mengaku jika lampu traffic light dibangun oleh Dinas Perhubungan Provinsi dan hingga kini belum diserahkan ke kabupaten Menurutnya meski demikian pihaknya memiliki tanggung jawab dan sering melakukan perbaikan bahkan hingga mengganti beberapa komponen yang rusak Darulun aparat dari kepolisian di jajaran Polres Gayuluus menggencarkan kegiatan patroli keliling di kabupaten tersebut dalam mengantisipasi kejahatan dan kriminal lainnya. Petugas melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor dan kendaraan roda 4. Berdasarkan informasi yang diperoleh Seram FM kegiatan patroli yang dilakukan polisi dari petugas Sabara Polres Galus tersebut selain berkeliling menggunakan sepeda motor juga mendatangi ...dan menemui sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan centong dan pajak pagi. Kapolres Galus melalui kasat sabara Iptu Agam S. ...mengatakan patroli kelilingnya digencarkan dan digalakkan seminggu terakhir di kabupaten itu... ...dalam hal mengantisipasi kejahatan dan menengkan angka kriminal. Iptu Agam juga mengatakan selain mengantisipasi kejahatan... ...di tempat usaha perbelanjaan maupun di beberapa tempat lain... Petugas patroli juga melakukan pendekatan dan merangkul sejumlah pengguna kendaraan becak mesin penumpang dan sopir angkutan umum di Terminal Blankejeren. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permais, kena berita malam edisi Selasa 2 Januari 2018. Berita pagi Stam BFM hadir kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.